وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم فصل وسلم مبارك على محمد الإمام المرسلين والقائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تاب لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Qalallahu ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun Jamaah juhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini hari Selasa terakhir pada bulan Muharram 1437 Hijriah Dua tiga hari lagi kita akan memasuki bulan safar Dan insya Allah Tema tentang problematika keluarga Saya lebih memilih sebuah kitab Dan kitab ini mudah diperoleh Sudah diterjemahkan Dijadikan referensi utama pada fakultas psikologi 66 negara di dunia Judul kitab ini aslinya Tarbiya Tulu Awla Dukil Islam Pendidikan Anak Dalam Islam Karangan Dr Abdullah Nasulwar Diterjemahkan dalam bentuk Dua jilid Ya sejilidnya beginilah Ya, Jadi nanti Kalau ini akan berseri Berikutnya tinggal nanti Bapak-bapak tidak sempat Baca mungkin Saya sebutkan halaman sekian Halaman sekian Baca di rumah Atau nanti anda foto, di Ini disimpan Sehingga anda bisa lihat babnya Kenapa buku ini penting Karena pertama Kalau kita lihat Substansi kita berkeluarga itu adalah Kita ingat ayat Allah Dalam Al-Quran Ini ayat mudah sekali kita ingat Triple 6 6-6 ayat 6 ini yang paling utama jadi kalau kita tanya kenapa kita berkeluarga ya untuk apa kita dalam keluarga sebesar apa kita berusaha untuk menyelesaikan problem keluarga karena dorongannya ayat ini hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu Dan keluargamu Dari siksa, api, neraka Kalau kita bicara tentang problem keluarga Saya tidak ingin memulai Tema ini dari pernikahan Karena saya khawatir Kalau saya mulai dari tema tentang nikah Anda bisa menikah lagi nanti Karena boleh jadi pada saat Anda menikah Keliru semua motivasi Anda Coba kita tanya yang Sudah kelihatan safety Ya gitu sebagai seorang aparatur negara coba kita minta sedikit apa istilahnya, testimoni dulu waktu menikah karena apa? susah dia jawab. nah kita anggaplah ini yang paling makmur diantara kita beratnya di atas 60 kilo dulu waktu antum menikah karena apa? biar enggak dosa Subhanallah Jawabannya sudah mulai bervisi Kalau ini masih bimbang gitu ya gitu. Coba Sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing Kita simpan jawabannya Apakah benar waktu dulu kita menikah jawabannya karena ini Ada yang menikah ya ustaz dijodohkan Itu zaman dulu Rata-rata taat pada orang tua Pokoknya kamu gak macam-macam. aba udah capek nyepelain kamu? aba udah capek menyusarin kamu? Kamu nikah sama anaknya Pak Haji ini? Selesai. Sederhana dulu. Karena ada kaidah dalam hidup. nggak mungkin orang tua milih yang buruk untuk anaknya. Betul? Tapi apa sekarang yang terjadi? Mungkin dari sebagian tempat yang perlu Anda kunjungi adalah. Bukan sekedar mal. Rumah sakit. Pasar. Masjid sekali-sekali anda perlu berkunjung namanya kantor pengadilan agama ada tiga kantor paling ramai sekarang pertama BPJS nomor satu itu enggak usah ini deh itu nomor dua dukcapil itu yang namanya perubahan KTP segala macam tu ramai dan yang ketiga adalah pengadilan agama enggak pernah anda datang di kantor pengadilan agama sepi Dan jangan pernah kalau anda ingin mengajukan masalah keluarga di pengadilan agama Sehari langsung terdaftar, belum tentu Ngantrinya minta ampun Saya ambil contoh di kota saya, di kota Bogor Penduduknya 1 juta Bulan Juni 2015 Angka perceraian pada tingkat 911 orang Berarti dalam sebulan lebih dari 100 orang yang cerai Pertanyaannya, Apa yang terjadi dalam keluarga kita Kalau kita melihat bangsa kita hari ini Seperti ini Ini adalah wajah keluarga kita hari ini Bapak-bapak Mari Saya sebenarnya tidak ingin mengulangi Tapi coba kita lihat dulu Apa kata Nabi tentang pernikahan Nabi menyebut pernikahan itu Dengan istilah yang sangat luar biasa Nabi mengatakan Anikahu nisfuddin Nikah itu adalah separuh agama Artinya kalau anda selama ini sudah sholat Zakat, puasa, apalagi umroh haji Taat, jadi anak baik, jadi pria yang baik Mampu menjaga diri Ketika menikah, sempurna agama anda Maka dalam keterangan beberapa hadis tentang keutamaan Misalnya orang yang menikah Kita menemukan dua rakaat orang yang sudah menikah lebih baik daripada 70 rakaat bujangan. Ini agak rasialis nih akhir nih nilai ini. Tapi memang menikah itu luar biasa. Ya, seperti itu. Nabi menyebut, nikahilah wanita itu karena empat hal. Li diniha, kita tidak perlu berdebat dalam bab ini, agama. Yang kedua, li nasabih. Nasab keturunan Yang ketiga liha Hartanya Dan yang keempat lijamaliha Kegantengan atau kecantikan Manusiawi sekali syaratnya Masalah agama Kecuali anda mungkin diskus kalau agama ini di Paramadina Karena di Paramadina itu Ada sebuah uh, Divisi khusus Yang khusus menikahkan orang beda agama Di Jakarta ini cuma ada di Paramadina jadi kalau ada pasangan teman kerja beda agama, pingin selesai tidak perlu ke Australia tidak perlu ke Bali, cukup di para Madinia. itu ada, sampai sekarang resmi itu Duk Cahil juga mengakuinya catatan sipil ya tapi li nasab nasab ini kita kadang mengartikan bapaknya Kiai bukan, bapaknya jenderal bukan, oh belum jenderal ya baru <tik> yang disebut dengan nasab Nah ini saya beritahukan Anda yang punya anak hati-hati. Jangan sampai Anda berbesan dengan atau mengangkat mantu yang nasabnya enggak jelas. Anda perlu minta akte kelahiran anak itu. Dan Anda perlu mendapatkan buku nikah orang tuanya. Kalau orang tuanya menikah tahun 90 bulan Juni. Juni 90. Anaknya lahir Desember 90. Ya? itu berarti dia nggak berhak menikahkan putrinya, kenapa? bukan nasabnya kalau begitu gimana Ustaz? paling aman jangan cari anak sulung, itu yang pertama <tuk> aman kan? secepat-cepatnya kasus kelahiran itu apa namanya? yang lebih cepat melahirkan apa namanya? permatur, itu 7 bulan menurut medis gak mungkin 6 bulan kecuali kaswistik paling itu ya. jadi perlu nasab itu perlu makanya KUA yang berpegang teguh pada fikih dia pasti akan menanyakan ini mohon mohon maaf pak bisa lihat buku nikah bapak diambil foto oleh kopinya lihat akte nikah dilihat maka dengan cara perlahan dia memberitahukan kepada orang tua perempuan mohon maaf pak kalau berdasarkan ini saya tidak minta kejujuran bapak tapi kalau lihat dari tanggal pernikahan bapak dan tanggal kelahiran putri bapak rasa-rasanya bapak tidak berhak menikahkan putri bapak kenapa? anak ini tidak masuk nasab karena dia lahir di luar pernikahan kenapa? karena dia sudah ada sebelum bapak dan ibu menikah biasanya kalau kita menyampaikan dengan baik dia mengerti solusinya apa? wali hakim tidak ada perbedaan pendapat Seperti itu Jadi nasab saja sudah luar biasa kita Seperti itu Belum yang lain Jadi sekali lagi Betapa bahwa pernikahan itu Sampai dalam istilah Quran itu disebut dengan Misakun golidho Jadi Akadnya itu adalah Akad kehormatan Kalau kita beli barang Beli dengan harga 7 juta dapat handphone merek tertentu 8 juta, itu namanya akdun tamlik akad kepemilikan, kita berikan di mereka duit, kita ambilin jadi mie. milik kita itu namanya akdun tamlik perjanjian kepemilikan tapi kalau nikah itu bukan kepemilikan, tetapi penghormatan, seorang wanita yang kita nikahi, itu sama dengan penghormatan pada laki-laki itu, dan penghormatan pada wanita itu itulah sebabnya dalam islam Pernikahan itu bukan kepemilikan, jadi tetap ada pintu yang namanya talak atau perceraian. Makanya sampai hari ini saya juga belum tidak dapat jawaban kenapa masih ada kua yang memaksakan pengantin yang baru menikah belum ada satu jam, laki-lakinya disuruh membaca siqat taalik. Saya suami pulan bin Fulan apabila tidak memberi nafkah kepada istri saya tiga bulan berturut-turut Ya, maka jatulah talak satu pada istri saya. Bayangkan kalau yang hadir di situ ada yang bilang amin, kemudian diterima oleh Allah. Makanya kalau Anda menikahkan putri Anda, Anda bisikin kepada kawin, tolong singgah talik itu urusan mereka berdua karena mereka berdua sudah menikah. Jangan dibacakan di depan orang banyak. Karena semua orang yang hadir di situ semangatnya mendoakan, termasuk itu yang dia doakan. Seperti itu. Terus Ustaz, gimana ini kita sudah terlanjur menikah Ustadz, menyesal nggak dengan pernikahan Anda? <tik> kalau dia jawab menyesal berarti ada niat menikah lagi. <tik> kalau cuma niat nggak apa-apa karena Ibnu Abbas r.a <tik> mengatakan an niat amali, niat itu kadang lebih baik dari amal perbuatan. Jadi jangan nggak usah takut, belum kena delik kalau niat. <tik> Yang penting jangan diucapin dulu seperti itu. Nah sekarang kita sudah terlanjur menikah. Anda ingin jujur, menyesal apa tidak itu hak Anda. Tapi mari kita lihat. Saya ingin memberikan sedikit uh, beberapa acuan yang disampaikan oleh Dokter Abdullah Nasulwan. Ya, jadi beliau menuliskan di sini ada beberapa poin. Ya, ada beberapa poin yang Sering kemudian ketika ada masalah keluarga, maka yang pertama sekali korban itu adalah anak-anak. Ini yang harus kita ingat. Setiap kali kita ego, setiap kali istri kita ego, yang korban adalah anak-anak. Hari ini, kalau ada di antara jamaah yang tidak pernah terdengar teriakan di rumah anda, saya beri handphone saya, walaupun handphone ini tua. Ini Samsung Note 3. di dalamnya ada hadis lengkap, di dalamnya ada bab dan di dalamnya ada materi ini cuma saya tidak mau menampilkan di sini, karena kalau di masjid tidak enak banyak musiknya banyak gambar-gambarnya sebagian ulama menghancurkan materi yang ditampilkan dalam bentuk infokus kalau banyak gambar-gambar musik dan sebagainya apalagi ada aurat, jangan ditampilkan di masjid karena di masjid itu dimakruhkan ada musik-musik jadi tolong disampaikan kepada pemateri kalaupun menyampaikan materi ya poin-poinnya aja. Karena kadang-kadang infokus itu ada ilustrasi kan. Ada kadang-kadang gambarnya digambil gambar orang barat, kemudian musiknya musik-musik yang diharamkan dibunyikan dalam masjid. Kalau cuman poin-poin satu, dua, tiga, enggak ada masalah, ya. Jadi mohon maaf. Coba Anda, saya jujur ini, saya kasih handphone ini. Angkat tangan Anda dengan jujur kalau Anda Berbohong dosa anda sebanyak orang yang di sini dan malaikat yang ada di sini. Siapa yang di rumah tidak pernah ada teriakan di rumah anda? Ada seorang ulama Timur Tengah menulis sebuah kitab kecil, judulnya Ada Cinta di Rumah. Ustaz memang tidak boleh teriak-teriak di rumah. Siapa sih yang menjamin kita tidak pernah teriak di rumah? keluarga yang tidak ada teriakan di rumah itu keluarga kuburan anda pernah ke kuburan pernah nggak anda teriakan dengar teriakan di kuburan kalau ada anda pasti lari Nggak juga sempurna semua kita pernah berteriak di rumah apa teriak ah mama atau kita menyebut anak-anak kita pernah semua seperti itu persoalannya adalah Persoalannya adalah ternyata keluarga yang baik bukan berarti tenang itu rumah. Kalau tidak pernah ada teriakan, tidak pernah ada suara itu kayak kuburan. Dan ini bukan contoh keluarga yang baik. Memang kalau ambil siroh, kita mendengar keterangan Zaid bin Haritha misalnya, anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan saya tidak pernah mendengar teriakan Rasulullah di rumah. Dia diangkat jadi putra Nabi dari kecil sampai besar. Nabi itu kalau tidak suka dengan sesuatu pada istri-istrinya, maka Nabi pasti diam. Bisa enggak kita kalau enggak suka pada istri kita diam? Bisa enggak? Rasanya mau pingsan kita. Bisa enggak istri kita kalau enggak suka pada kita dia diam? Yang lebih banyak istri kita berubah menjadi mama dede. Kalau Mama Dede masih asik pagi-pagi dia mulai tausiah, gitu kan? Bayangkan kita mau pergi kerja sudah ada tausiah pagi-pagi. Ya, itu kalau dia Mama Dede, kalau dia berubah jadi Habib Rizik, ya Allah, lah hari kita. Ya, nadanya tuh beda. Nah kalau begitu saat ini gimana? Kita akui lah ada yang bilang keluarga yang paling baik itu keluarga kayak sekolah, nah, ini yang paling penting. Keluarga yang paling baik itu adalah keluarga sekolah Apa itu sekolah? Sekolah itu artinya keluarga adalah lembaga kita belajar Suami belajar, istri belajar, anak-anak belajar Keluarga itu adalah tempat kita belajar Itu yang paling bagus Yang paling parah keluarga itu seperti ring tinju Pulang telat, ronde pertama Storan kurang, ronde kedua Kan begitu WA ada gambar tulisan macam-macam Ronde, tiga. Dan seterusnya sampai K.O. Doa yang paling sering kita minta pada Allah. Semoga tadi, Ba'dajur, anda berdoa ini. Doa para ibadur Rahman. Surat Al-Furqan, surat 25, ayat 74. Waladzina yakuluna rabbana, hablana min azwazina. Wazuriyadina kurrata'ayun tidak titik, tapi kita minta wajalna lil muttaqina imama. Ya Allah anugerahkanlah pada kami pasangan. Kalau kita suami kita minta istri, kalau istri minta suami dan anak keturunan yang apa? Kurrata'ayun yang menyejukkan hati. Kalau menyejukkan hati berarti baik orangnya. kalau kita sudah punya keluarga baik baru kita masuk pada level berikutnya apa itu? وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. jadi pemimpin itu lahir dari keluarga yang baik jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa hari ini Jakarta musibah besar karena boleh jadi di Jakarta belum sampai pada level ini bagaimana bisa memimpin Jakarta ini kalau keluarga masih banyak masalah nah zaman sekalian Yang paling penting adalah Saya ingin menyampaikan, minimal anda pulang dari tempat ini, ada tiga hal yang anda ingat Ya, Pertama, keluarga itu harus menjadi ajang bagaimana pasangan dan juga anak atau orang tua Itu atmosfernya selalu dalam bingkai berterima kasih Ini keluarga yang paling normal suami tahu berterima kasih, istri tahu berterima kasih, anak-anak tahu berterima kasih. Anda ingat enggak doa pada orang tua? Doa pada orang tua itu dibandingkan Allah di surat Al-Isra, surat 17 ayat 24. Wa qur hamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tahu doa ini anak kita yang TK-nya hafal. Kenapa doa ini? Coba lihat. Doa ini ada unsur mengingat jasa orang tua. Apa itu? Robb i Gufirli, wali-wali daya. Kenapa kita harus minta ampun? Ampunilah aku dan kedua orang tua. Kenapa kedua orang tua harus selalu kita minta ampun? Karena di ujungnya kita ingat ada jasa mereka berdua. Karena mereka dari kecil telah mengasihi kita. Berarti ada unsur apa itu? ada unsur kasih sayang karena ada unsur kasih sayang orang tua itulah kemudian unsur kasih itu kita balikan dengan kalimat berterima kasih ingat hadis tentang Mi'raj hadis Bukhari apa kata Rasulullah Ra'aitu aksaru sukan min ahlin nar al-mar'ah aku telah melihat kebanyakan isi penghuni neraka itu adalah wanita eh, di atas adalah perempuan gak? Jangan cuma ini anda hafal hadis ya. Penasaran Nabi bertanya pada Jibril lima lianna aksara karena kebanyakan wanita wanita itu kila syukri ala zaujihah sedikit kali berterima kasih pada suaminya. Ya Allah. Kalau anda terima duit ini terima gaji kan? Itu ngasih semua nggak ke istri? Allah uh, Semua ha, Tamat lah riwayat kau Gak ada uang sedikit kau pegang? Ada lah semua tamat lah. Oh gaji semua? Oh iya betul Bonus-bonus okay, itu uang laki-laki ya Hampir semua mirip gak usah ketawa ente Mirip! sekarang pesawat mau nanya waktu anda ngasih gaji dia bilang apa waktu saat kasih gaji Alhamdulillah itu berterima kasih dia pada Allah terus setelah itu cium tangan ada ucapan khas enggak? kalau setiap kali kita ngasih ke dia apa itu ucapannya boleh berbagi dengan yang lain kan kalau nikmat kan ada ayat Wa wa'amma binikmati rabbika fahadis Istilah ulama tu tahadus binikmah Apa ucapan istri kita setiap kali kita berbuat baik pada dia? Ya gitu. Ada nggak ucapan terima kasih bang? Oh ada, ya Allah. Oh masya Allah. Saya pernah nanya pada ibu-ibu pernah enggak ibu mengucapkan terima kasih? Buat apa Ustaz? Kena. Itu kan, Ustaz. Yang ada aja untuk nuntupin bulan kemarin belum sampai. Itu penyebabnya. Ada ibu-ibu sudah 50 tahun mereka menikah. Berarti kalau tambah mereka menikah umur 20 berarti umurnya udah 70. Ditanyakan seorang anak muda dalam sebuah acara samara, Sakina mawadah warahmah. Diundanglah orang yang menikah emas, pernikahan emas 50 tahun. Ditanya pada ibu-ibu testimoni di hadapan anak-anak muda. Ibu, 50 tahun menikah? Benar. Boleh nanya hal yang penting, Bu? Boleh. Seberapa banyak kekurangan pasangan Anda? Oh, jangan tanya, Mas. Bagaimana banyaknya? Sebanyak bintang di malam hari. itu suaminya runduk aja loh. Terus supaya adil ditanya lagi, seberapa banyak kebaikan suami anda? Dikit? Yuk, sedikit apa? Hanya seperti matahari di siang hari. Betul? Cuman satu ya. Pertanyaan ketiga, Bu. Lalu kenapa ibu bertahan dengan bapak sudah 50 tahun menikah? Ketahui nak walaupun banyak bintang di malam hari. tapi ketika mata ketika pagi hari, matahari muncul, hilanglah semua bintang-bintang itu di Allah. Artinya apa? Suami memang punya banyak salah, tapi dengan satu kebaikan saja semua kesalahan itu dilupakannya. Ini istri yang paling salehah, bukan sebaliknya. Semua kebaikan kita itu hanya karena ada BBM gambar seseorang masuk di kita. maka hilanglah semua kebaikan kita itu musibah paling besar oleh karena itu terima kasih ini perlu antara keluarga jangan pernah anak menerima sesuatu yang kita berikan, makan kecuali dia mengucapkan Alhamdulillah dan dia mengucapkan kalimat terima kasih ayah terima kasih mama, kalau kita robah bahasa terima kasih ini mungkin kita bukan orang Arab, tapi kita tahu bahasa terima kasih Arab, apa namanya? syukron kalau dalam pembahasan jazakallahu khairan itu luar biasa makna jazakallahu semoga Allah membalas khairan lebih baik dari apa yang kamu perbuat itu luar biasa pahalanya kita berorang bukan orang inggris tapi minimal kita tahu lah bahasa inggris terima kasih apa thanks ya kita bukan orang mandarin tapi kita tahu lah bahasa mandarin terima kasih Cuci oh, <tuk> ya, luar <tuk> Kalau saya tetangga saya itu keterbiasa, kamsia. ya Di Tanah Abang di Mangga Dua itu orang kalau kita bayar sama cik itu cik bilang kamsia, kamsia. Ya kita bukan orang Jepang tapi kita pasti tahu bahasa Jepang terima kasih. Mana yang pernah dijajah Jepang? Mana Pak? Tolong Pak. Apa bahasa Jepang Pak? Harigato. Kalau tak ke Semura itu obral, oh, ya. <tuk> arigato Kemudian bahasa Jerman dan ke, ya, seperti itu. Bahasa Prancis, ada yang bilang merci buku, ada juga bilang lebong, ya, gitu. Yang pasti bahasa kita hatur nuhun, <tuk> ya, matur suun. Coba sekarang Anda dengar anak-anak, ada enggak kalimat ini? Anak-anak ngomong begini, saya sampai kaget. Ih, ada kok anak kayak gitu? Ayah, berikan aku duit, ayah. Nak, kamu duit-duit aja terus. Siapa suruh punya anak, ayah? Yuk. Coba. Nak, kamu bilang apa, nak? Eh, ayah, saya tidak pernah minta dilahirkan, ayah. Yuk. apa yang terjadi kalau kita punya anak seperti itu Anda pukul nggak menyelesaikan masalah hari ini kalau ada anak kurang ajar itu penyebab utama karena dia tidak tahu berterima kasih makanya ketika Anda mengucapkan kalimat doa Rabbiku firli wali walidayah warhamhumah kamarabbayani soherah Semoga itu pertanda bahwa Anda tidak pernah melupakan kasih sayang mereka berdua. Dan itu pertanda Anda selalu berterima kasih kepada keduanya. Gila anak-anak sekarang, Pak. Ekstrim berpikir. Nah, ayah tidak punya duit. Ayah, ini kewajiban ayah. Ya Allah. Dengan gadget, anak tahu apa kewajiban orang tua. Dia searching kewajiban orang tua. Dia dapat 99 ayo, yuk, yuk. bayangkan mungkin inilah kenapa dulu pemerintah menerapkan program KB anak itu dibatasi dua Di, ditantang oleh para ulama kan begitu karena memang pemerintah sudah melihat anak-anak ini ya Allah dulu anak berapapun orang tua kita nggak ada masalah karena anak dulu tahu berterima kasih Saya masih ingat dulu. Orang tua saya kalau manggil saya. Ya, sir. Dia teriak. Karena kita lagi main bola di lapangan. Ya, di kampung kan? Ya, sir. Itu air belum selesai. Kita udah lari. Oh. Sampai di depan dia. Itu pun muka kita. Nggak berani kita tengok dia. Ya, abah, Ya, abah, Ya, abah, Ya, abah. Cuma begitu. Sekarang kita panggil anak kita. 17 kali. Apa jawaban dia? Ngapain sih? Panggil-panggil. ayah minta tolong nak, apa ya tolong ambilin gelas, ayah mau minum ya Allah ayah ayah kan punya tangan, coba lihat jawabannya logis enggak? logis saya beritahu anda ingin memulai memulihkan keluarga anda, pakai kalimat ini sederhana tidak pakai biaya, tapi hadirkan semangat berterima kasih bayangkan Anda makan di rumah kemarin hari Ahad Udah tiga kali nambah, selesai Istri nunggu-nunggu ucapannya apa Sampai selesai, gak ada ucapan apa sekali Ya Allah Minimal Anda ucapkan, Mah Enak banget ya, Mah Terima kasih, Mah Ya Allah, itu cilang capeknya Ini yang Anda ucapkan, Mah Enak banget, kenapa ya Beli di mana? Ya Allah <tuk> Kalau enak, Anda bilang beli di mana Tapi kalau asin, Anda bilang, Mah Mama masak ya Tidak adil kita ya. Karena sekarang memang Dengan gaya hidup modern Semuanya bisa di delivery Rendang mana nggak bisa di delivery Dengan gojek selesai. Tapi ini perlu nih Coba saya titip ini Pertama Spirit mau berterima kasih Ucapkan ini Supaya kita bisa meminimalisir Suasana keretakan Dalam rumah tangga Semua problem rumah tangga itu Berawal karena orang di dalamnya Tidak tahu berterima kasih Apa kata Nabi? Malam yashkur linnas Walam yashkur lillah Orang yang tidak tahu berterima kasih pada Allah Bagaimana apa? Orang yang tidak berterima kasih pada manusia Bagaimana mungkin dia berterima kasih Bersyukur pada Allah Jadi Coba mulai dari sini sederhana Kita di rumah mulai ngajarin anak-anak Kalau kita punya anak dua atau tiga, lihat ketika AA-nya memberi atau AA-nya dibantu A, stop dulu. Bilang apa dok? Makasih dek. Eh, dek. bilang apa sama AA? Makasih A. Sehingga suasana itu terbangun. Mulai dari sini. Rasulullah SAW tidak pernah melupakan kalimat ini ketika Khadijah membantunya, ketika Aisyah berbuat baik padanya. Maka beliau selalu berucap dengan kalimat terima kasih. Ya. Ustaz, bagaimana kita bisa berkata terima kasih itu Ustaz? Dengan waktu yang sudah panjang kayaknya, ngilu deh. Kadang-kadang istri bilang, "Ha, ada apa ini? Kok terima kasih gitu?" Ada kalimat orang Betawi, "Tumben belum lu berterima kasih." Baru kemarin ada pengajian di masjid, ya Allah. Istri bilang, "Alhamdulillah kalau sudah sadar, nggak apa-apa. Eh, ingat, berintrospeksi diri tidak jadi hina." memperbaiki diri tidak jadi hina, mengaku salah tidak jadi hina. Enggak apa-apa kita mulai sekarang. Ma, terima kasih untuk semua yang kamu berikan selama ini. Jangan kemudian bilang, "Ayah, ini tanggal berapa sih, Ayah?" Enggak ada hubungan dengan tanggal bilang pada istri. Introspeksi diri tidak jadi hina, mengaku salah tidak jadi hina, memperbaiki diri tidak jadi hina. Kita harus memulai dengan spirit berterima kasih. Yang kedua, ya agak berat ini yang kedua. Dan ini roh dalam hubungan, memelihara hubungan pasangan. Apa itu? Berterus terang. Ini yang paling sulit. Ada 20 tahun menikah. Belum? 15 tahun? 10 tahun? 13 tahun? Nah, 13 tahun. 12 lah. 12 tahun itu ada enggak? Tiga kali pernah ngebohongin istri? Ya Allah. memang agak sulit sih ya mungkin kalau di hari kiamat ketika hari hisab yang paling membuat kita agak lama di hari kiamat itu soal bohong pada istri angkat tangan diantara anda yang tidak pernah berbohong pada istri angkat tangan jangan masuk ke masjid anda anda bukan lagi manusia malah ikat anda Bagaimana mungkin kita tidak bisa berbohong pada istri Imam Nawawi sendiri dalam syara' al-masjul Menyebutkan tiga perkara kebohongan dalam Islam Pertama menyelamatkan orang yang terancam Dibunuh Ada orang lari Dikejar oleh seseorang Memegang menggunus pedang Mas lihat orangnya Itu di situ. disitu Langsung dibabat Anda berdosa Anda bilang saya tidak lihat Anda berbohong kan Busona terus Seperti itu Yang kedua berbohong dalam perang Karena perang itu tipu muslihat Dan yang ketiga adalah Bohongnya suami atau bohongnya istri Untuk menyelamatkan keluarga Kita pulang hari Jumat Hari Jumat tanggal 25 Desember itu libur Tanggal Merah Istri karena sudah tinggal lama di Jakarta Di Bogor dan sekitarnya Itu cerita khas Ya makanan yang paling disuka itu salah satunya rasa sayur asam. Dia bukan orang Jakarta, bukan orang Bogor, tapi dia berusaha untuk buat sayur asam terbaik. Kita pulang di hari masjid disugain, Mas coba rasa ini, ini sayur asam nih, ke-17 kali saya buat. Allah. Dia ingin buktikan bahwa sayur asamnya tuh enak. Ketika kita rasa, yo Allah, ini sayur asam apa samudra Pasifik sebenarnya. istri nanya, gimana mas, enak mas tega gak kita bilang sam pasifik tega gak tegaan banget ente tapi kalau saat bilang, tadi harus jujur nggak ada jujur dalam bab itu nangis dia, ya Allah bilang aja, wah enak ma. berapa kilo tuh garam tadi oh. dalam bab suami istri istri Anda belikan baju dia cukup bagus. Bahkan ketika beli baju itu, Anda pesan di butik. Tidak ada dua di tempat yang lain. Bahkan Anda pesan, baju itu jangan dilipat. Memang masih bagus utuh. Di plastik. Kayak pulang dari laundry gitu kan. Baju perempuan jubah atau apa. Sampai di rumah dia beritahu, Mah jangan dulu tidur ya. Masuk langsung di kamar, spray-nya bagus kan. Ditaruh di atas, spray. Mah lihat, Mah. Itu dalam hati istri. Ya Allah. Ini baju begini di pasar juga banyak ini Allah Gimana ma? Bagus ma? Mama suka? Apa kata dia bilang? Iya ayah, bagus ayah Tapi lain kali ayah mentahnya aja dia Ya Allah Coba kalau dia bilang Hah, Baju begini ya Allah, sakitnya luar biasa Makanya Dalam bab-bab tertentu, kadang-kadang Kejujuran itu dalam bab tertentu Di keluarga itu Dalam tanda petik, dalam rangka menjaga perasaannya Kita jaga dengan baik Tapi kita harus suku imam, berterus terang tuh sulit sekali dalam keluarga. Pernah enggak istri nanya, "Berapa gajimu, Mas?" Enggak nanya, cuma lihat langsung struk ya. Oh, lu Itu kalau struk dia do kuasai, udah selesai Anda. Bahkan ada istri enggak cukup, dia telepon kantor. Waalaikumsalam, Pak Iwan." "Iya." "Ayah, iya, iya, Bu. Bulan ini ada bonus enggak suami saya?" "Nah, coba. Kenapa enggak ada di struk? Oh, enggak itu, Ayah." Katanya ada bonus aja. Coba buka tokos kaki. Ya Allah. Kan polisi tokos kaki. tebal itu. Ya Allah. Mohon maaf Pak ya. Ini ada kasus polisi persis ya. begitu. Dilipat dikos kaki. Pastinya segepok. Ya Allah. 5 juta. Ya Allah. Jadi sekali lagi berterus terang itu tidak mudah. Dan racun hidup keluarga itu adalah kebohongan. memang ada hal-hal tertentu makanya memang ada seorang suami ketika sampai pas perapatan sebelum ke rumahnya semua hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan langsung delete semua kenapa ini dulu problem itu kata orang surat kaleng, ini sumbernya mas, kok ada nomor kontak baru? enggak ada ininya, ini nama, siapa ini mas? oh ya Allah, kan ada tipe wanita itu, dia protection dia memproteksi suaminya Dan salah satu sumbernya adalah laptop dan gijet suaminya. Istri yang paling baik tidak peduli dengan ini. Sudah aja. Makanya dulu ada kalimat tiga ucapan yang luar biasa yang mengabadikan pernikahan. Percaya, harapan, dan cinta. Percaya, kita percaya pada pasangan. Harapan, kita tidak pernah berputus asa dalam keluarga. Dan cinta. Itu yang membuat abadi sebuah keluarga Tapi ruhnya adalah berterus terang Kenapa berterus terang? Karena Quran menyebutkan Antum libasul lahunna kita Pakaian bagi mereka Wahunna libasul Mereka pakaian bagi kita Apa fungsi pakaian? Menutup aurat Artinya apa? Harusnya dosa kita ditutup oleh istri kita Dosa istri kita ditutup oleh kita Semoga saja sisa-sisa umur kehidupan keluarga kita Akan kita bingkai dengan berterus terang Apalagi kalau anak Di bab sini Salah satu yang menyebabkan anak berantakan akhlaknya Karena apa? Dari awal dia sudah melihat Atau dia diajar tidak langsung berbohong Bapaknya bilang sama anaknya Mas nanti kalau ada yang cari ayah Beritahu ayah enggak ada Ayah kemana? Ayah mau tidur. Pas 10 menit berikutnya datang tuh, tukang nagi yang jualan itu. Assalamualaikum, Pak J. Salam. Eh, dek, ayah mana? Ayah bilang kalau cari ayah bilang ayah tidak ada. Ayah mana? Ayah bobo, ya Allah. Karena anak yang tidak biasa berdusta, dia mengikuti ucapan ayahnya. Sekali lagi, jangan pernah anak boleh salah apapun. Namanya anak. Dia bukan orang dewasa, tetapi dia tidak boleh bohong sama sekali. Sama dengan perbedaan ustaz dengan politisi. Ustaz boleh salah, tapi dia tidak boleh bohong. Tapi kalau politisi, dia boleh bohong, tapi tidak boleh salah. Sekali salah, ketangkap. Seperti? Bohong itu berat sekali, Pak. Alaikum bi siddiq, fa inna sidqa yahdi ilal birr. wajib atas kalian jujur benar, lurus karena jujur itu mengantarkan kamu kepada kebaikan fa'inna sidqa yahdi ilal bir fa'inna al birra yahdi ilal jannah wa'iyaka wal kajiba hati-hati dengan dusta fa'inna al kajiba yahdi ilal kujur dusta itu membawa kepada nista, kehancuran fa'inna al kujur yahdi ilal makanya kalau sudah lebih dari 3 kali berbohong semoga berbohong itu tidak sengaja Atau ingin menjaga perasaannya Tapi jangan pernah dengan sengaja ya? Seperti itu Punya keinginan menikah lagi? Niat? Enggak Syukurlah anda sudah mulai tobat ya? Yang terakhir Anda punya waktu 10 menit untuk bertanya Yang terakhir Keluarga itu Nafas panjangnya cuma satu Selain berterima kasih, berterus terang, nafas panjang keluarga itu cuma satu. Apa itu? Sabar. Anda kadang bersabar dengan teman, bersabar dengan atasan, bersabar dengan orang nggak dikenal, bisa. Tapi bersabar dengan istri, Anda jarang. Kasian dia. Dikit-dikit Anda teriak. Bahkan, mohon maaf, tangan Anda kadang-kadang, ya Allah. Terlalu ringan untuk istri Anda Dulu orang bercerai nomor satu karena ada Orang ketiga Will atau Bill Wanita idaman lain atau pria idaman lain Ekonomi Tapi sekarang perceraian nomor satu bukan karena Will and Bill Atau ekonomi Tapi KDRT Kekerasan dalam rumah tangga Wanita itu rata-rata yang menggugat cerai, itu karena apa? Kalau cuma kurang seorang, dia bersabar dengan kita. Tapi kalau sudah kita memukul dia, dia pasti kemudian, kenapa dia bilang, saya 20 tahun lebih hidup dengan orang tua, orang tua nggak pernah mukul saya. Nanti hidup dengan laki-laki modelmu. Waduh, oh, ya cuma memang wanita juga sadar. Kita ingat di antara tiga wanita yang dijamin masuk surga itu adalah salah satunya Imranat Firaun. Istri Firaun. Itu luar biasa kezoliman Firaun pada Aisyah, tapi Aisyah tidak pernah meninggalkan rumah Firaun. Bayangkan wanita sekarang, tersinggung dikit pulang ke rumah orang tuanya. Makanya kalau Anda tinggal dengan tetangga berisiko begitu. Ya. Makanya hati-hati Pak Ini tangan ini Hati-hati Kalau pernah menampar istri Banyak istighfar Menjambak rambutnya Ya Allah Banyak istighfar Atau mungkin menyakiti istri dengan apa Anda pernah membelai rambut yang lain Hati-hati Anda pernah mencolek wanita yang lain Itu juga menyakiti istri dan semuanya di lewat tangan ini Ingat Ayat 65 di surat Yasin. Pada hari kiamat Anda tidak berkutik karena mulut Anda dikunci oleh Allah Terus gimana Ustaz yang menjawab pertanyaan Allah Yang akan bicara Tangan Nah yang paling utama apa yang anda lakukan dengan tangan tangan dua maknanya selain makna tangan dalam arti fungsi fisik tangan dalam makna asultan, kekuasaan, akses suami punya kekuasaan pada istri dan anak suami punya akses dalam keluarga anda ditanya oleh Allah dan dia akan bicara ustaz berharap bersabarlah mungkin inilah sebabnya kenapa Allah selalu mengulang ayat itu inna allaha ma'as Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Saya berharap dengan tiga sederhana ini Berterima kasih Berterus terang Dan bersabar Mudah-mudahan Anda bisa Mengembalikan spirit keluarga Minimal Kalaupun tidak bahagia-bahagia yang sempurna Minimal Anda telah tetap percaya pada dia Dia tetap percaya pada kita Dan kita bisa membesarkan anak-anak Dalam koridor kesolehan dan ketaatan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pribadi silakan Lewat WA Ustadz boleh 0812 Provedernya jelas Telkomsel 0812 Ujung berikutnya 8279, 8279, 201, 0812, 8279, 201. Jadi providernya simpati, ujungnya 8279, 201. Memang kadang materi begini nggak enak menanya, ya, seperti itu. Intinya. Kalau anda punya istri yang sampai hari ini dia bersabar dengan diri anda, anda tahu dia bagikan bida dari di surga. Banyak sekali perubahan masalah dalam keluarga ketika istri tidak bersabar dengan suami. Makanya di antara kriteria wanita solehah itu adalah istri yang konaah. Berapapun pemberian dari suaminya dia terima. Tiap bulan cuma 3-40 juta dia konaah. Kira-kira kena anggak istri kita kalau tiap bulan 3-40 juta. Oh kenaah banget itu Insyaallah. Tapi saya banyak menjumpai wanita-wanita yang luar biasa. Ustaz saya enggak pernah lihat struk gaji suami saya. Biar saya tidak terpancing, tidak terkotori oleh hati saya. Saya menerima dia apa adanya. Sebagaimana dulu saya menikahi dia apa adanya. Oh Itu luar biasa. Makanya setiap kali saya khutbah nikah, yang saya sampaikan pada pengantin wanita adalah, Terimalah suamimu apa adanya. Jangan pernah kamu menghormati suamimu dengan berapa digit tabungan atas nama dirimu. Jangan pernah menghormati suamimu dengan berapa banyak cincin yang melingkar di jari-jarimu. Dan jangan pernah menghormati suamimu berapa banyak kalung yang melingkar di lehermu. Terima dia, apa adanya Karena cinta itu lahir dari kekuatan menerima pasangan Apa adanya Tapi ini jangan dimanfaatkan oleh kita Sadar Istri punya berapa cincin di tangannya Itu benar Walaupun ada duitnya apa Harus ada lambang dari cincin Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ali seperti itu Karena wanita itu Lambangnya dalam bentuk cincin di tangannya Sementara pria nggak ada sunnahnya seperti itu. Jadi sekali lagi saya berharap mudah-mudahan kalau anda bertanya harta apa yang paling berharga dalam hidup kita kita harus berkata keluargaku. Kalau Nabi berkata baiti jannati keluargaku adalah surgaku mungkin kita meralat sedikit kita bukan Nabi tapi kita akan berkata keluargaku jalan menuju surga mungkin itu. Biarkan orang lain masuk surga dengan berjuang Sampai syahid di jalan Allah Itu kemuliaan Biarkan orang lain masuk surga dengan hafalan Quran 30 juz Itu kemuliaan mereka Biarkan orang lain masuk surga karena mereka ustadz kiai yang punya ilmu dan banyak amalnya Itu kemuliaan mereka Tapi kita akan berkata Saya akan masuk surga Lewat keluargaku Sama-sama kita berkata Saya akan masuk surga Lewat keluargaku harus itu sehingga anda berani berkata rumah tanggaku jalan menuju surga. Jadi ketika anda selihat melihat anak anda ini jalan menuju surga. Ketika anda melihat istri anda ini jalan menuju surga. Jadi tidak terlihat beban pada mereka. Karena semua beban kesulitan dan sebagainya ingat di balik itu adalah jalan menuju surga. Semoga Allah merahmati keluarga kita. Menjadikan anak-anak kita Anak-anak yang soleh-solehat Semoga saja insyaAllah Saat anda menikahkan putri anda Anda akan merasakan Ya Allah Amanah yang engkau titipkan Telah bisa ditunaikan dengan baik InsyaAllah jika ada kesempatan berikut Kita juga akan coba Bahas berikutnya tentang Persoalan anak ya, Karena salah satu problem kita Kita ini Masalah anak-anak Saya pernah berkata pada sebuah acara di sebuah kantor Yang suami istri bekerja Paling bagus di rumah itu ada tiga asisten rumah tangga Satu, lulusan psikologi UI Dua, lulusan ilmu gizi IPB Yang ketiga, lulusan studi Al-Quran Jakarta Dan semuanya berumur 24 tahun, 25 tahun Saya yakin Anda betah di rumah gaji mereka perbulan itu minimal 8 sampai 12 juta berarti anda harus menyisikan sekitar 30 juta untuk bayar tiga asisten itu supaya anak anda tidak kekurangan ilmunya tidak kekurangan psikisnya dan sempurna gizinya itu anak anak-anak akan tampil menjadi anak yang soleh tapi seorang anak pernah bertanya pada ibunya ma mama percaya nggak? Kalau dompet mama yang ada duit, gelang emas ditinggalkan ke, mohon maaf, asisten rumah tangga di rumah. Percaya enggak? Mama enggak percaya. Apa yang mama lakukan? Mama akan bawa dompet mama. Kenapa mama biarkan saya bertahun-tahun dengan pembantu? Uang, emas, di tas, dia enggak berani tinggalin di rumah. Apalagi di dapur, apalagi di kamarnya pembantu. Tapi bertahun-tahun dia tinggalkan anaknya dengan pembantu Kalau begitu siapa yang lebih berharga? Bersyukur Anda punya istri yang di rumah ya, Ustaz, kalau ada pembantu apa fungsinya? Namanya pembantu-pembantu Ingat, cuma ngebantu Bahasa yang lebih halus, asisten rumah tangga Bukan dia semuanya yang melaksanakan Insya Allah nanti kita akan bahas pada bab bagaimana mendewasakan anak di rumah kita. Bab ini penting supaya kita bisa tahu bagaimana membuat job anak-anak sehingga mereka tumbuh menjadi dewasa di rumah. Kadang-kadang anda terlalu kelebihan sayang pada anak anda, kadang anda jadi babu di rumah anda. Padahal semua orang di rumah harus tahu fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Semoga Allah merahmati kita semua. Sya do allahu ilaaha illaa anta astaghfiruka wa Lebih dan kurang yang mohon dimakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.